70. Sara Sinapula, metru precedent. Satectar. Satectar. 1 Satectar sau satectar? Satectar. Satectar. Satectar. Satectar. nu, să Gracias. deoa, ban. Pacient dari dia dia pintar cari mama mea Însă o cancel Oh. <laughs> nu bă, e aia de într e îmi oh, kawasan ini, motocross dimensi ini dimensi kerja, bagaimana ini? Coba kaskecil hmm. apa itu yang ditema? Di samping-samping itu apa? Kesehatan Terus yang di bawah? Terus, cocok nggak pendidikan di tengah-tengah begitu? Pendidikan itu butuh apa? Misalkan, ada yang buat tarik-tarik begitu di bawah Mau ini enak nggak di kelas? Iya? ah, saya tanya Terus pendidikan itu butuh apa? Walaupun mereka juga Rp4.000, butuh apa? Hmm. Siap Butuh apa? Terus judul kemarin ada nggak disebutkan bahwa yang utama itu pendidikan? pendidikannya itu hanya umum pula kalau di tengah-tengah itu itu sebenarnya yang utama yang lama yang judul awal kita apa apa judul awal kita iya kompak sih terus apa untuk untuk bangunan apa nah, untuk bangunan apa hah Ya. Ah, jadi kalau pendidikan di dalam sini ya, ini apa ini? Terus ini ribut, ini ribut, ini ribut, ini ribut, ini ribut, ini ribut. Cocok pendidikan? But the Bine, mai e... Doamne, e... La că o punem tu, că Pai, vizată. Pai. Pai. Pai. Ada yang ambil dari File-file lantai banyak Belum itu baru Baru yang datang-datangnya Baru lalu ya Belumkan sedang-sedang ada, ada, satu lagi tăcut. Ada satu lagi saya cek s-a tăcut. Ada s-a tăcut. Ada s-a tăcut. Ada s-a tăcut. Ada s coba ini makanya ada jadi tinggal coba kita telusuri ini apa ini tadi apartemen coba telusuri foto lantai banyak itu pasti di dalam juga ini posibil e hotelul. Ia, ia. Posibil e hotelul. Așa ini Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. Aici, e. langsung sempurna Aici, e. Aici, Karena kalau mau bagi oh kalau mau anu pasti yang lain juga itu sudah lengkap notasinya Itunya. Iyalah. Ya, enggak apa Barang yang sudah ada itu. Itu ngaku. Ngaku itu indah, tapi menyakitkan. Iya. Kalau mengaku sama pacar, antara satu, putus atau tambah disayang. Tapi eh, putusnya itu karena mungkin kau mengaku selingkuh. Kalau kau diterima, artinya oh sudah mungkin tobat, padahal kurang-kurang tobat. bikin konsepnya, bikin konsep baru, konsep baru saja, secara keseluruhan Bapak. dari, maaf pun tidak ada waktunya si Pak ditanya, pun masuk ya sudah, tanya sampai. să te bănuș cu. Nu anu. Adică, nu e posibil. Anu, nu Anu, ini rental office. Eh, satunya rumah sakit tapi belum Cuma saya punya market, tapi baru dolat karena saya eh, masih mau buat dindingnya lagi tuh. ștai, lung, tot, tot, tot. Ia păsii Nu e păsii mici. Imediat E, ei, eu, ya că se face 50 de ani, de 30 de ani, de ani. Se face 50 de ani. Da, da, da, da. Asta e, asta e, asta e. Asta e, asta e. Asta e, asta e. e. Itu apa apa itu? Ini apa sok apa sih itu bangunan? bangunan rental office? rental office siapa? berapa lantai? rencananya itu pak, A6, pak. 6 pak. enam. ya. jadi ada perbedaan besaran ruang antar lantainya, antara anonyak eh, kantornya kan? Iya. kalau untuk lantai 1 2 3 4 itu dia kayak ini besar ruangnya sama Pak. Cuman untuk lantai T eh lantai 5 6 7 katanya 8. pak Maksudnya di di konsepnya 8, Pak. Hmm, dia agak kecil, Pak, dia mengecil. Terus kalau lantai 1 2 saya berapa Berapa... kantor? Dua... eh... tanpa kantor, pak. Tanpa kantor? Ya. Betul? Iya. Kok ya, salah itu? Cuma satu kantor? Itu ada satu lagi. Jangan! Jangan! Jangan! Kan <tuk> di situ, pak, masing-masing kotak yang keluar itu, ada ruang karyawan, manajer, sama sekretaris, bendahara ini gudang sama Cuman itu Pak nanti mau kasih resepsi ini situ Pak dengan ruang de ruang administrasi situ ada lift perhatikan <cumplu> lift-nya Oh <cumplu> ya, Yang di bawah itu lantai 1 3 rencana Pak Lantai 1 3 bikin ana kayak yang sudut-sudutnya itu lantai Terus lantai di atas itu sampai. kalau terus apa? itu? Yang teva săpt. ce păi am cuița? sufoc. sufoc ma? ma na sufoc ma? tidați Besok kasih lihat saya cara bikinnya itu. Iya iya. iya. Tentu tentu tentu punya mana? Mari Mall Ratinda, iet, ma anume <coughs> anu Ratinda, Ah, ca în bucătărie, cu asta, cu asta, bine, aici, nu? Iet, asta-i iară? atunci săi da de, de ini iar departamentul istoriei tu e mai la supermarket, pentru anu baram baram, berat orang angat, să spun să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să lihat să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să spun, să di păzecan, ameșcăm de aici, îi păzecan lipan, eh, sc, ce? Tanga, escapator, de la jos. Ia do, eh, Iya, kau mau bawa masulit kemana? Makanya itu di, di yang namanya supermarket itu, ya, kalau department store, nah, kan cuma kain-kain. Kecuali kalau kau mau beli kain satu ya, itu berat. Gitu. Iya <tansi> departemen store, ini yang supermarket yang saya bilang Yang supermarketnya itu Jangan harus di lantai Harus lantai dasar nah itu dia kasih pisi pisi semacam mata, mataharimu Iya <tansi> <tansi> <tansi> <tansi> kan bisa bikin ini Artinya bikin saja kawasan retail Ada retail, bisa saja brand-brand masuk Tapi eh, kita berpikir kita... konsep Iya, kan konsep itu retail itu dia ini Kalau konsep kau mau buat supermarket tidak masuk dalam konsep itu Yang namanya supermarket itu hmm. harus dibawa Karena barang-barang yang orang mau beli itu Akan sulit membawanya kalau dia lantai Walaupun ada lip barang yang kita sediakan Untuk orang mau memasukkan itu kita jangan cuma loh pembeli memasukkan barangnya juga harus kita itu harus kita ketahui juga makanya yang namanya su supermarket itu ya dibawa ya kalau kau kan di sini retail apa retail yang khusus brand iya atau bisa saja. Atau kah, kawasan untuk eh, kecantikan Nah misalkan ya, ini bisa saja eh, itu Gramedia dapat ini Oke okay lah Gramedia timezone. Ya Timezone saja yang besar Timezone berapa kali berapa? Kecil nih eh. Kalau Timezone Kalau Timezone itu ya Kalau ini berapa? Coba angkat-ngkat Angkatan ah ini Berapa besar luasan ini 15. 15 ini ini berapa ini coba ambil dim yang itu berapa itu 15 kali 30 berapa itu berapa sekali itu sekitar 40 ada 500 meter persegi nah, 500 meter persegi nah, Terus 500 meter persegi Untuk area time zone Lihat saja Contoh di atas Itu satu kawasan yang itu Ya kalau dipikir pikirnya eh, Itu masih ini Zon, kitsanea este bermain. Kitsanea este cea care este cea care este cea care este cea care ada cea ada este cea Brand istilahnya. Sama dengan ini, kalau mau ini, oh Samsung, ada OPPO, ada Redmi, ada Mito atau apa, itu. Timezone itu merek, supermarket ini saja, hypermark, hypermark, hyper, hyper. ini hypermark, ya ini kan satu, satu saja supermarket Ini saja, ini kalau satu kan supermarket itu bisa, ini saja satu, area bermain ini saja, bisa satu mungkin di sini ya kan tidak mungkin tidak ada ininya tidak ada ruang untuk eh, adunya istirahat ya kan masing-masing kalau namanya mall, masing-masing ini artinya masing-masing area itu pasti adanya ada ininya mereka iya atau kan lain-lain perusahaan Ya, kan, dan lumayan mungkin matahari dengan mau, eh hypermatibo satu ancilnya. Bisa saja la lain mungkin group. Oke. Ah tapi kan sama dengan ini loh. No? Sama dengan Iksan, Iksan group. 1x 1 Iks, yayasan Iksan dalam pertulang tingginya ada empat lain management -nya steaming lain manajemennya UNIPO, lain management STIA Iksan di Sidra, line management lain manajemennya UNISA. Tapi yang kelola satu dalam satu group. yayasan Iksan. Itu. Jadi bisa, saja. Oh, jadikan time -time zone. Mungkin bisa ini e area ini ya khusus untuk ada bermain te băra. Mai mult, la fel. Lasă-mă să te ajut. Și dacă vrei să te duci la un restaurant, te duc. Și dacă Clientul Ian, din Makasa, de a-și cumpăra, de a-și îndeplini, de a trans. de a mahal-mahal lalu, satu dalam permainan indoor ada malnya di dalam, tapi dia malnya sistem brand-brand. Kita ada yang mall yang bermaksud ini mungkin eh, matahari itu tidak ada matahari di situ, dia hanya sistem brand, bata, mungkin planet so eh sport. ya toh? eh mungkin planet sur kalau ee kalau mau anunya ee startup gimana aja saya a... a... a... a... baru ini saya baru pulang saya dulu saya jadi anu ee guide di sana saya kuliah dulu dapat dapat dulu Kalau ada tamu keluarganya yang punya rumah dari Malaysia, dari Kalimantan, saya mau antar, dapat duit. Kan mereka pasti mau butuh masuk masing yang begitu kan. Kalau masuk, area basement di bawah naik, ke dalam itu area transnya. Trans bermainnya trans studionya di luar hmm. I, eh, itu brand brand itu <tuh> ya. memang kalau trans trans itu ya memang bukan suba, karena bukan matahari yang masuk apa yang masuk roberta karena lain manajemennya mereka coba jadi yang transit itu bukan matahari mau masuk ya kan tidak mungkin mau matahari di situ ada lagi itu lagi. ya Roberta masuk di situ Roberta kan penjual pakaian juga baru bukan lagi bukan lagi kalau mau kartu elektronik bukan Oppo lagi masuk situ Mega negar ma asu situ, karena satu manajemen dengan cu ban negar. Ai, da, nu e doar cineva pe tipul care e anunțul de pe site. Casi de jos, doar. Restaurant nu e nici nici nici nici nici nici nici nici nici nici nici nici nici Kenapa? Supaya orang yang tadinya nah, sistem anunya ini, sistem manajemen, orang yang tadi hanya mau antar anaknya bermain di atas, bahkan ada kirikan, oh ada ada barang bagus, beli lagi. Nah, itu. Taktiknya kenapa ditaruh di atas? Hmm. Kenapa di di mall itu ada permainan di bawah? Tadinya hanya mau pergi mungkin pergi buat belanja di hyper de oh anaknya menangislah untuk itu ataukah hari Minggu dia el antar anaknya untuk itu masuklah lagi nu di hyper mata, asta e tactica. Deci, deci, deci, sama dengan yang deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, deci, Orang mau lewat itu kan mau, mau tujuan untuk hanya bermain bahagia miring kiri kanan, oh ada yang barang bagus beli ya. Itu bos bukan buka bukan kita hanya mendesain bu dengan ininya kita bukan ya ada ada ada saja. Penem penempatan suatu itu ya. Makanya ada pola Tata Masanya itu Atau Pola hubungan ruangnya itu Jangan sampai Barang yang kita masukkan Kita siksa orang Iya tau Misalkan yang supermarketnya Taruh di atas Iya kan? Supermarket kan bisa saja Apalagi ada hypermarket Bisa saja ada kulkas di dalam Iya kan jual-jual barang elektronik, jual meja, jual apa furnitur lah. Walaupun walaupun ada apa? Lip barang. Jadi itu kuncinya itu kalau kita mau mendesain atau merencanakan, oke? Okay? Bisa kayak ardinya kan lombok kusin kan bikin pusing, gitu kan cuma diputar adonannya. Oh, anu dulu. Lengkapi dulu berapa lantai itu. Yang jelas 60. kalau anu mau aman ya. Biar lagi. Kalau mau tambah mau di atas itu ya kasih gabung saja dengan itu. Jadi tempat kedainya itu. Bioskop ya cuma jam satu gedung itu. Pal Gehara itu XX1 atau sinema. atau 21. Kalau bioskop itu ya satu gedung itu itu bioskop. Tidak ada campur aduknya lagi. Ya? bioskop kan bisa menampung 100 200 orang. Kalau anu kan sistem sinema kan mereka sistem studio. Iya toh? studio mungkin studio 1, studio 2, studio 3. Nah, saya contohkan ini sudah paling gede. Kita udah di Mm-hmm. Oh, e, e, e. Aia e. Aia e. Aia e. Aia e. Aia e. Aia e. e. Aia e. Aia e itu ada nama di atas pentru nama oleh dari atas dilihat dari atas kalau kalian mau atar itu Nah, bisa saja itu terkait dengan tema. Tapi kan tidak Supaya kita rugi. rugi sudah bikin animasinya, sekalipun hanya itu baru tidak. Kalau begitu kan langsung dilihat oh ini perkantoran apa ini Megat perkantoran itu apa yang 3? tiga ini daerah sini sudah sudah sudah dimatikan semua ya untuk bikin area perkantoran. Saya kata tiket 120000 per tenaga 1. Seperti Terus untuk yang di sini itu paham belum dengan de kalau anu ya apart apartemen atau hotel di itu di sini nih, bisa saja kalau contoh coba, coba yang tadi yang tadi tuh, tuh, tuh. ini saja bisa jadi kenan pot hmm. ini ini lewat-lewat itu kan ini kan besar kok ini mungkin ada sekitar 30an atau 50an eh 30 meter. Nah, itu. 30. Ya kan uh, itu mereka juga enggak, mereka enggak butuh ruangan yang luas karena mahal, kan? mahal pajak. Nih. Mereka paling nggak ini butuh dua puluh kali enam paling Karena mereka hanya apa ya, hanya kopi. Karena kalau kalian kalian mau anul lagi di bawah, orang akan tidak naik di situ, karena pas sudah disediakan di bawah. Misalkan kok, oh, kalian bu buka purkon atau apa apalah di bawah sini. Misalkan kita bawa pas masuk abnormal lah di situ, iya toh di udara sini. Ya orang tidak, yang kafe-kafe yang kalian buka sediakan misalkan ada kape di mallnya ada kape di sini ya ya orang sudah pada tidak mau masuk iya. karena kalian sediakan sendiri kasianya orang di dalam itu ya bikin saja area ada parkirnya iya. ya kan enggak mungkin anak enggak, enggak mungkin parkir Kau simpan di sini baru orang mau. Iya, iya. Ya siapa tahu, siapa tahu dia buka sendiri jalanan sini, masuk jalan sini untuk parkir apa ini tadi mal, bisa ke mal. Iya bisa saja dia, dia bikin parkir di bawah atau dia bikin <coughs> nanti di atas. Atau karena terus di apartemen itu aktivitas mungkin orang-orang kaya, mungkin ada helikopter di atas. anu kalau saya sekitaran sarannya saya lebih cenderung kalau bu anu saja anu anu begini yang banyak di area itu ya untuk santai-santai saja tidak kalau kalian memberikan ruang lain selain bangunan tersebut ya orang akan lebih anu itu misalkan orang-orang yang ini Artinya kan bagaimana kita supaya uang itu bisa terputar dalam dunia, itu tujuan utamanya Karena kalau sistem manajemen dalam satu kawasan itu ya Ruangan ini perlu harga loh Iya Kau bikin apa? Harga Iya kan kasihan yang kurang dalam sini Mereka sudah banyak pajaknya tinggi-tinggi, terus si ini, si pengembang menyediakan yang di luar itu. Ini jarak antara air ini berapa? Itu besar kecil itu. Kalau kamu bikin lagi bangunan dalam situ. Iya. mau buat lagi bangunan eh bangunan di itu ya kecil, Artinya artinya anu akan mengganggu view yang line-line ini yang tadinya Ya kalau cuma santai begini. Tapi jangan juga jogging dekat ya mungkin area area jogging itu yang dekat yang area per eh, anunya eh, minapnya macam ininya dia toh macam apa ini apa rumah sakit Hah? Ini apa? Ini apa? Nah, kalau putar, ini di sini, ini ke sini. Bagaimana? Ini apa-apa, supaya orang udah tiga belanja di situ Gitu, ya, kalau rumah sakit yang ini macam yang rumah sakit rumah sakit yang hai gitu kan dilarang-orang jatuh Saya bergambar di situ, baca Iya, karena kan yang namanya orang kaya pasti tiap hari dapat kiriman buah-buahan Iya, ada istrinya teman saya, tiap hari bawa buah-buahan ke rumahnya Tiap, tiap hari ada kit Karena itu, karena orang kaya, apalagi kalau orang kaya yang dirawat baik-baik kurang kali apa sedikit viral sedikit, sedikit, sedikit, sedikit ya ini ya, paling yang berupa sakit itu yang itu jasa suster-suster pulang itu paling rendah itu 200-300 dalam satu hari mereka dapat plus buah-buahan lihatlah di situ katakan penjual kalau pun mereka sama. Itu bagaimana namanya? Yang sama Begini ya kalau itu minimal sudah ada yang bulat-bulatnya kok tinggal satu bagus ca tu, caim e merasaan nanti,